Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsanin halaman ke-19 dan saya minta maaf atas keterlambatan ya. dan memang waktu sore ini agak sempit sekali. Dan juga kekurangannya yaitu uh, Suara dan yang lainnya. Lalu ke halaman 19 kita membahas tentang pembagian khabar berdasarkan metode penukilannya. Ditinjau dari metode penukilan hadis, metode penukilan hadis kepada kita yang kemudian bersambung kepada misalnya membukhari kemudian abu daud kemudian ashimiyi khabar secara umum terbagi menjadi dua jenis khabar terbagi menjadi dua jenis yaitu khabar mutawatir dan khabar ahad ada khabar mutawatir dan khabar ahad Kalau kita tahu makna metode penukilan apa arti metode penukilan berarti jalan atau cara bagaimana menukilnya Nah di sini metode penukilan dimaksud secara kuantitas secara kuantitas berarti secara jumlah. Ya, secara jumlah. Secara jumlah berapa yang menukil dalam satu tingkatan? Misalnya, kalau dari Rasulullah ada berapa orang yang menukil? Berarti kan kuantitas, bukan kualitas ya, bukan, bukan. Bukan di sini bukan dimaksud kualitas, bukan, tapi kuantitas, jumlahnya. Kalau dalam Rasulullah atau dari Rasulullah ada sekitar misalnya, misalnya Sepuluh atau lima belas orang sahabat. Gimana? Kalau uh, dari Rasulullah kemudian ada sekitar lima belas sahabat, berarti kan banyak. Nah banyak inilah yang dinamakan mutawatir. Adapun jika cuma tiga atau empat, nah ini termasuk dalam ahad. Oke, okay. kita baca dari mutawatir. Dari insya Allah hari ini mutawatir saja karena waktunya tidak cukup Mutawatir Definisi Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi Yang berjumlah banyak Dan mereka mustahil berdusta dalam menyampaikannya Serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diindra Di definisi ini ada tiga syarat terjadinya atau disebutnya mutawatir Jadi definisi ini tercakup di dalamnya tiga syarat Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak Nah itu yang pertama diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak itu adalah syarat pertama Diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak adalah syarat pertama Namun jumlah tersebut tidak dibatasi oleh para, para, para ulama Para ulama tidak membatasi jumlah yang banyak batasan antara mutawatir dan juga ahad Tidak Maka jumlah banyak ini bersifat relatif menurut, menurut para ulama, bersifat relatif. Kalau misalnya sudah dianggap oleh para ulama sebagai jumlah yang banyak dan juga dengan syarat yang dua lainnya, maka sudah disebut mutawatir. Oleh karena itu, para ulama mengatakan batasan, ada sebenarnya yang membatasi antara mutawatir dengan ahad. Jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan seperti Imam Masyuti mengatakan 10 jumlahnya. Itu maksimal khobar ahad. Dan lebih dari 10 berarti mutawatir. Namun para ulama mayoritasnya jumhurnya tidak mengamini itu. Melainkan mengatakan bahawasanya jumlahnya yang penting relatif. Selagi diakui ulama, para ulama, ahli hadis mengakunya sebagai mutawatir. Maka sudah dia sebut mutawatir. Atau berapapun. Asal jumlahnya tidak sedikit seperti misalnya 4 atau 5 atau 6 dan sebagainya. Itu syarat pertama, jumlahnya banyak perawinya. Dan yang kedua, mustahil berdusta dalam menyampaikannya. Kalau jumlah perawi misalnya cuma 1, itu kemungkinan berdusta dalam menyampaikan itu mungkin. Kenapa? Karena tidak ada penguat dari perawi lain. Kalau misalnya, misal saya mengatakan Bulan, uh, saya mengatakan perkataan suatu perkataan. Kemudian satu radit meriwayatkan. Nah orang-orang satu orang doang yang meriwayatkan. Orang-orang mengatakan atau mengira ada, masih ada kemungkinan. Jadi kabar ini kurang begitu kuat. Nah, kemudian radit yang satu lagi menambahkan. Kemudian radit ketiga, radit keempat, radit kelima sampai kita sudah yakin bahasanya ini jumlahnya banyak dan tidak mungkin antara satu radit dengan radit lainnya itu berdusta. Gak mungkin mereka bersepakat Eh kita berdusta yuk Sama-sama tentang ini Kita bersepakat sama SMS dan sebagainya Sementara yang ini tinggal di Jakarta Yang satu tinggal di Repok Yang satu tinggal di Malaysia dan yang lain Yang satu tinggal di Iran Jaya Gak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta kan? Jadi mustahil berdusta dalam menyampaikannya ya. Itu yang kedua Ketika banyaknya perawi Dan banyak perawi tersebut Uh, dari berbagai perguruan atau dari berbagai madrasah atau dari berbagai daerah, tidak hanya satu, tidak hanya satu perguruan atau daerah, sehingga orang-orang yang mendengar riwayat tersebut atau sanat tersebut, mereka akan mengatakan, oh, ini mereka tidak mungkin berdusta satu sama, sama lain, nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin bersepakat Untuk perdusta atas Nabi, dan juga ya tentu saja. Jika misalnya Mereka adalah orang-orang fiqoh Ya tidak mungkin mereka berdusta Ya jadi bukan dari segi daerah saja Bukan dari segi perguruannya yang berbeda Tapi dari segi orang tersebut Fiqoh atau tidak Atau orang tersebut soduk atau tidak Kalau misalnya ada Seorang mutahambil kazib Misalnya dalam satu perawinya Mutahambil kazib dalam salah satu periwayatannya misalnya. Tertuduh berdusta Namun yang lain masih banyak perawi lainnya yang tidak mungkin berdusta. Nah berarti ini yang dianggap apa perawi yang tidak tertutur berdusta tersebut, perawi yang fikoh dan itu banyak. Jadi yang perawi yang tidak fikoh ini kurang dianggap. Serta mereka yang syarat ketiga mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diindra. Maksudnya begini kita lihat sesuatu yang dapat diindra ya. Indra berarti di sini mencakup mata, hidung, telinga, mulut, uh, uh, lidah kemudian perasaan tangan dan lain-lain kan. Namun yang di sini adalah indra mendengar dan melihat. Ha, kalau misalnya dalam periwayatan sami'tu, saya telah mendengar. Sami'tu fulan yaqul, aku telah mendengar dia berkata. Ini berarti apa? Sudah masuk ke dalam panca indra dia. Berarti langsung. Jadi Enggak ada kemungkinan dia cuma mendengar kabar-kabar selentingan, tidak. tidak. Tapi mendengar langsung sami'tu karena apa? lewat pancaindrinya langsung. Kemudian atau ra'aitu. Ra'aitu berarti aku melihat, menyaksikan. Misalnya ra'aitu atau syahidu. Hmm. Ra'aitu Rasulullah atau ra'aitu seorang sahabat melakukan ini ini ini. Ah, oh, itu berarti masuk ke dalam pancaindra dia. Nah, kalau hadis mutawatir itu Salah satu persyaratannya adalah uh, salah satu perawinya atau diantara perawinya itu ada yang mengklaim bahwasanya hadis tersebut atau kejadian tersebut itu sudah terangkum dalam uh, panca inderanya dan panca indera yang dimaksud di sini adalah mendengar dan melihat tidak ada yang lain ya tidak ada yang lain. Baik ketika hadis sudah menjadi mutawatir. Dan kesemua yang mustahil atau mayoritas semu dari setiap tobakot, setiap tingkatan, setiap bukan setiap jalur, tapi setiap apa namanya tingkatan perawinya itu mustahil berdusta dan hadis tersebut masuk ke dalam panca indera atau diterima oleh panca indera yang itu mendengar dan melihat maka itu bisa dinamakan hadis mutawatir dan perawi yang berjumlah banyak. Jadi tidak Pertama kan misalnya pertama kuantitas Prawinya berjumlah banyak ya kan Tapi bagaimana jika perawi berjumlah banyak tersebut Ternyata mereka Masih ada kemungkinan berdusta Satu sama lain, maka tidak Tidak diterima Kalau misalnya masih ada kemungkinan berdusta satu sama lain Bersepakat untuk berdusta, tidak diterima Makanya khobar mutawatir Dari Yahudi Itu tidak diterima Hah? Isra Iliad Walaupun sebenarnya tidak diingkari juga Namun tidak bisa diterima begitu saja Khobar mutawatir Yahudi tentang kitab mereka misalnya Karena itu ribuan orang bahkan yang meriwayatkan sekarang Sampai sekarang Itu tidak bisa kita terima Walaupun mutawatir secara kuantitas Tapi kualitasnya Mereka ada kemungkinan untuk berdusta Bahkan lebih mungkin lagi untuk berdusta daripada benarnya Begitu juga dengan khobar mutawatir orang-orang Nasrani misalnya atau orang-orang yang dari agama lain itu tidak bisa kita percaya tidak bisa kita percaya. Adapun kalau misalnya Muslim secara asal mereka itu Islam secara asal itu adalah Adalah yaitu adil dan soleh. Namun kalau misalnya kita mendengar ada kabar dan kita tidak tahu siapa dia yang membawa kabar maka wajib bagi kita untuk tabayun dulu siapa dia ini dan juga bagaimana dia tingkahnya dan sebagainya. Baik kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi dua yaitu yang pertama hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir. Hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir. Artinya lafaz hadis tersebut secara zahir lafaznya, ya. lafaznya hadis tersebut banyak juga seragamnya dengan riwayat-riwayat lain. Ha? Misalnya misalaiman kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabaw wa maka dahum minan nar. Di jalur lain, riwayat lain ada juga. Di jalur lain, riwayat lain ada juga sampai misalnya beratus jalur, misal. Nah, ini disebut mutawatir secara lafaz dan maknanya maknanya sama karena lafaznya sama. Bahkan biarpun lafaz dia sedikit berbeda, namun maknanya sama, yaitu bisa disebut mutawatir. Dan yang kedua, B, hadis yang memiliki makna mutawatir maknanya saja namun lafaznya berbeda. Kemudian halaman ke-20. Kita, kita disebutkan di sini contoh dari dua bagian tadi atau dua macam tadi. Hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya meriwayatkan lafaz dan makna yang sama. Saya ulangi. Hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya dan perahi-perahi tersebut berbeda-beda ya, Meriwayatkan lafaz dan makna yang sama seragam keduanya Jadilah hirbatin sama dua-duanya Contohnya adalah sabda Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, Man kazaba alaiya muta'amidan fal yatabawa mak'adahu minan nar Barang siapa berdusta atas nama diriku dengan sengaja Hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka Keterangan lebih dari 60 orang sahabat meriwayatkan hadis itu dari Nabi. Lebih dari 60 orang sahabat. Berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya, ada berapa banyak para sahabat. Segitu banyak para sahabat yang mendengarnya kemudian meriwayatkannya kepada yang lain, dan yang lain termasuk sahabat juga. Jadi antar sahabat saling meriwayatkan, dan riwayat sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, ah, itu mu'tabar itu riwayat yang sahih. Misalnya sahabat satu, misalnya Abu Bakar Kemudian Abu Bakar Mengabarkan kepada Abu Musa uh, Al-Syari Abu Musa Al-Syari baru ketabi'in Ketabi'in, ketabi'in, ketabi'in, dan seterusnya Nah, periwayatan antara satu sahabat Dengan sahabat lainnya Itu bisa termasuk dalam 60 sahabat ini. Misalnya, kita kan Mendengar sini lebih dari 60 Sahabat, banyak sekali 60 sahabat Meriwayatkan dari Nabi ya Nah di antara sahabat tersebut ada yang mendengar langsung, ada yang mendengar dengan perantara sahabat lain, mengerti? Jadi ketika Nabi saw berkatakan kata bahwa alaihumutamid dan faljatabawa maka ada humin danar, misalnya ada lima sahabat mendengar itu. Nah lima sahabat itu mendengar kepada, uh, mendengarkan kepada yang lain, yang lain langsung mewawarkan bahwa Nabi bersabda, enggak melalui perantara yang tadi mengabarkan, mengerti? Misalnya nih. Saya berkata gini Berkata A Kemudian ada tiga orang hmm. Ada tiga orang Mendengarkan saya berkata A Tiga orang ini kemudian meriwayatkan kepada empat orang lainnya Bahwasannya saya berkata A Nah kemudian empat orang ini meriwayatkan bahwasannya Saya berkata A Jadi gak mencantumkan nama-nama mereka Hah? Langsung ke saya Gak mencantumkan Nama-nama mereka kalau misalnya para sahabat seperti ini, ini namanya mursal shahabi. Berarti mursal shahabi itu diterima. Mursal shahabi itu diterima, yaitu dipotong satu perantaranya. Ya, itu namanya mursal shahabi. Kalau mursal shahabi diterima, karena kenapa? Karena para ulama ahli hadis dan kaum muslimin telah sepakat bahwasanya sahabat semuanya 'udul. Semua sahabat itu thiqah tidak ada yang disebut fasik atau misalnya lemah ingatan sebagai tidak itu semuanya disebut tsikah general siapa pun sahabat itu jika dikenal dia sudah sebagai sahabat maka tsikah dan wajib untuk dipercaya hmm. itu sahabat saja ya kalau misalnya tabi'in tidak ya Allahu musta'an cepat sekali orang. Okay. <laughs> Kami akan meniupkan semangat